Pak r a n d y selamat pagi. Selamat pagi. n h、oh. oh, Pak e d i silakan Pak e d i y Ya, gini bu k u m e n u r u t saya, kalau saya lihat、Pak、anarkis yang belakangan ini terjadi itu sepertinya ada yang tunggangin dan pemerintahan kita ini sepertinya lemah sekali t e r h a d a hal-hal itu. Karena analisa menurut saya n i ya, ini anarkisme yang terjadi ini mungkin hanya suatu percobaan kecil untuk tindakan anarkisme yang lebih besar. Contohnya apa? Seperti yang tahun 98. Nah. パンキチルにありゃ、オレ a ハ、ポリ a n ナタパサウディアバイカン、a ラティンダカン、アブラニ、ハムラ、ア n ス、ガラマサン、バ a ネシダカン、ネキチル、ナビラー、ジャジ sebagai warga Indonesia saya sangat was was sekali kejadian 98ド e r u l a n g lagi. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Edi. Pak Andi selamat pagi. Iya. Ini kan pengusaha Sama buruh ini sebenarnya kan Anak bu di baratnya ya Nah kita Sedangkan pemerintah adalah sang bapak ya、uh -huh. Nah saya melihat ini bapaknya ini n Gak g bisa ngatur nih Begitu kedua anak l、like、a g i konflik ya Nah sebenarnya penegasan itu udah, UMR itu Gampang kok itu diruningkan d Ditegaskan Ya yang tentunya win-win solution ya Pengusaha juga tidak keberatan Karena kita perlu investasi ya dari pengusaha ya Dan、uh, buru h juga tidak selalu kecil ya penghasilannya Itu juga n gak g bagus Nah i n i c a n g Bapak inilah ya sebagai mediator Sebagai penengah Sebagai ya yang ngasih solusi gitu ya Nah kalau n gak g ada k e t e r g a n a t a n disini ya seperti ini begitu Baik Terima kasih Pak Andi, p a Lukman selamat pagi Pagi Ya s i l a k a n Pak Lukman Ke, ya sebetulnya、uh, Keamanan ya Harus bisa mencegah Mencegah sebelum terjadi kerusuhan seperti itu Ya namun ya sebelumnya Harus ada k u n i n g a n k u n i n g a n yang baik-baik lah antara pengusaha Dan juga pekerja buruh karena、uh, Dari pekerjanya a n sendiri Ya kasian juga Kalau、uh, upah UMRI n terlalu kecil Dan untuk pengusahanya juga Jangan juga terlalu dibebani、uh, Kalau naik terlalu tinggi ya Pengusahanya yang susah juga Terima kasih baik terima kasih Pak Lukman oke、okay, baik Pak Dibio sudah tersambung kembali silakan Pak Dibio selamat pagi Begitu, pagi masalahnya SPSI nya nggak tanggap masalah perburuan ini mestinya dia yang mengajukan langsung ke pengusaha lewat、eh, kantor apa n a a n y a kantor serikat buruh itu sehingga mereka mendapatkan perbaikan nanti tapi SPSI nya nggak jalan jadi akibatnya mereka b r u t a l coba SPSI jalan terus apa pengusaha j u g a tahu keadaan semua p a d a naik termasuk juga polisi mengamankan,、uh, otomatis gak akan terjadi hal-hal yang ditunggangi masa ini sehingga terjadi kerusuhan hebat gitu loh, ini salah satu maupun beberapa instansi terkait ikut、uh, terlibat karena ketidaktanggapannya menghadapi masalah pasburuan yang aras di m a j a ini, terutama、uh, terutama kantor jernagernya sendiri gitu loh d sejarah ini harus memberikan teguran pada pejabat bahwa Uh, terjadi perubahan upah minimum s e k i a n misalnya atau upah minimum dihapus diganti upah sistem jam-jaman. Karena itu karyawan-karyawan yang g a k t i f a p produktif harus segera diberhentikan gitu ataupun jika tidak n a n k e yang lain yang p o d i v i t a s n y a terus e h i n g g a terjadi u t u mati upah minimum itu.、Ya. Terima kasih. Baik Pak Divo terima kasih Pak Hari selamat pagi. Ya selamat pagi Pak TFM. Ya silakan Pak. Oh ya kalau kita cermati kejadian seperti a n a r k i s m e ini sudah sering kali terjadi Tanpa ditangani dengan baik Saya setuju dengan Bapak yang pertama tadi Kalau yang kecil tidak ditang, ditangani dengan baik Bagaimana kalau terjadi yang lebih besar Selalu ada alasan HAM Tapi a n a r k i s m e itu tidak pernah di, dilihat bahwa dia menindas HAM yang lain yang kena i t u Kenapa polisi tidak, tidak berani bertindak dengan tegas Dimana Pak Kapolri sekarang Terima kasih Baik, terima kasih Pak Hari Selamat siang Ya, ya Bu Komentar Anda Ibu? Ya、uh, Buruh Dengan cara buruh seperti itu Itu membuat takut investor asing Sebenarnya bukan investor asing Investor lokal juga u d a h takut、uh, Karena di pabrik-pabrik Kayak Tekstil Garmen Karena saya di Begab r dalam bidang Garmen ya Itu、uh, Banyak yang Takut、uh, パパオロソシアン レシー・ライブ、レアク e ィブ・ t ーブ。ガスモイヤン・イクデモイト、ボルディン・ブレイカ・カリアマン・アトプロサンブ。バヤン・ヤン・ディバヤー、バ g ン・カミプ k ンヤン・シーカン・ランソン・トランザーフィー・オント・アク g ィデモ。レマン・ディバイク・マン・アン・ s レカ <Halo? S 2>、er ・ブルーサー、オント・マガラカン・デモ、ソデミケ・ロパ、インガム・ジャリア・ナーキス。カミヤン・パラ g ルー、サーブ・カウシタリ・トヴァニー・ブレカム・ルト a ラ tertib. パパオス。パビリシさん、コメンダーレア ya aparat ya, ini yang bersalah karena tidak menegakkan hukum disini ya kenapa orang melakukan anarki didiamkan saja gitu ya lebih baik kita p e n e g a k a n hukum gitu ya begitu aja t u h baik, terima kasih Pak a r i s i n selamat siang、eh, saya Elias i h Bu oh sorry Pak Elias, i l a k a n、nah, mau komentar Bu ya s i l a k a n Pak yang, yang salah hukumnya Bu, n gak g tegas Bu kalau hukumnya tegas ya p a s t i tapi... じゃさんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田さんは山田 o p i、uh, n i o n n y a sebenarnya ini masalah hukum perburuan yang nggak jelas. Kalau kita lihat di Jakarta sempat terjadi b u b u r n u u t DKI menaikan k upah buruh satu juta lima ratus ribu untuk DKI. Jadi tidak ada kepastian dasar perhitungan upah buruh itu yang membuat buruh buruh pada dasarnya jauh sekarang nggak lebih pintar dibandingkan buruh di tahun tujuh puluhan. mereka tahu cara perhitungan yang benar. Mereka tahu seharusnya berapa upah buruh itu dibayar. Jadi,、eh, kesimpulannya, pemerintah... Halo, Pak Yofi, terputus. Pak Yanto, selamat siang. Selamat siang. s l a k a n Pak. Selamat siang. Ya, kalau menurut saya sih hukumnya aja yang g a k tegas. Terus, kalau kita mau tahu, pedemo-pedemo itu kan semuanya dibayar. Cari aja biang-biang, ya. -biang Lantai -biang. habis, ya, pasti udah g a k ada lagi yang b e m u a n y a Seperti itu. Terima kasih.